Bismillah Sekarang Mansubat berikutnya Atau isim yang dinasob berikutnya Adalah Al-Istisna'u Istisna ini salah satu adalah isim-isim yang dibaca nasab yang terletak setelah alat-alat istisna. Atau kalau definisinya istisna itu adalah ikhraju ma ba'da illa au ihda akhwatiha amma qablaha fil ma'na. Itu definisinya istisna. Istisna itu adalah ikhraju ma ba'da illa mengeluarkan kata yang terletak setelah illa atau ihda akhwataha atau salah satu dari saudara-saudaranya illa amma qablaha dari kata yang terletak sebelum illa fil ma'na. Dari sisi maknanya Itu namanya istisna Mengeluarkan Kata yang terletak setelah illa Jadi kata yang terletak setelah illa itu Atau Saudara-saudaranya illa Katanya itu dikeluarkan Terhadap kata yang terletak setelah illah atau saudara-saudaranya. Fil makna dari sisi maknanya. Jadi kita keluarkan dari sisi makna. Di dalam sebuah kata yang diucapkan tadi. Ketama sonif di sini. Yataka wanu uslubul istisna minal mustasna minhu. Ada watul istisna, kemudian al mustasna. Uslub istisna, kalau dikatakan istisna itu berarti mencakup tiga perkara ini ya, mustasna minhu, ada watul istisna, ada tul istisna sama mustasna. Makanya dikatakan sama beliau di sini, uslub istisna itu tersusun dari Mustasnak minhu, alat istisna, ada watul istisna sama mustasnaknya. Harus terbentuk dari tiga ini. Ya, jadi sebuah uslop istisna nanti itu harus terbentuk dari salah satu dari tiga perkara ini. Harus ada mustasnak minhunya, harus ada ada watul istisna nya dan ada mustasnaknya. Misalnya najahatul labu illa zaidan. Contohnya di sini para tulab itu telah berhasil, para pelajar itu telah berhasil kecuali zaid. Ya, adapun kalau zaid dia tidak berhasil. Sedangkan yang lainnya semuanya berhasil. Tadi definisi istisna itu apa? Mengeluarkan kata yang terletak setelah illa atau saudara-saudaranya... ...dari kata yang terletak sebelumnya. Dari sisi makna. Jadi kita mengeluarkan... ...zaidan... ...terhadap kata sebelum illa yaitu... ...najah at-tullabuh. Makna dan hukum di sini... ...kita keluarkan dari zaid. Dari sisi makna yaitu makna apa? para pelajar itu telah berhasil maknanya. Maka makna ini kita keluarkan terhadap isim yang terletak setelah ada watul istisna, yaitu Zaidan. Jadi Zaidan tidak terkena makna Najaha At-Tullabu. Fal Mustas minhu At-Tullabu. Mustas minhunya itu namanya At-Tullab. Hual ismu al-lazi yuzkaru qabla adatil istisna Ya eh, Fa'al mustasna minhu At-tulab Wa adawatul istisna Hiyya illa Adawatul istisna Nya adalah illa wal al-mustasna Nya huwa Zaidan, Mustasna Nya adalah zaid Sekarang lihat Al-mustasna minhu Hual ismu al-lazi yuzkaru qabla adatil istisna Mustasna minhu itu adalah isim yang disebutkan sebelum alat istisna. Ya. Adalah isim yang disebutkan sebelum alat istisna. Jadi di sini sebelum alat istisnanya adalah at-tulab. Maka dia dikecualikan dari hukum ini. Ini namanya mustasnanya. Lihat ya. Wayash malu al mustasna. Ini diperhatikan. Dan. Dia itu mencakup. Juga terhadap mustasna. Jadi kalau apa hukum tulab di sini. Tulab di sini adalah pelajar. Maka mustasna nya. Yaitu Zaidan. juga bagian dari tulab. Cuma perbedaannya. Kalau tulapnya yang lain berhasil, Zaid tidak berhasil. Makanya dikatakan, Wayash Malu Al Mustasna. Dan dia juga mencakup mustasnanya. Jadi, gini ya. Bahasanya ini, mustasna minhu, itu biasanya lebih umum daripada mustasna. Namun mustasna itu bisa digolongkan bagian dari mustasna minhu. Ya, bisa digolongkan bagian dari mustasna minhu. Seperti kita ambil contoh ya, anda lihatkan contoh. Aku lu, agak ya. Allahu ma, illa al Khinzira. Aku saya sedang makan film motorik. Saya itu makan semua daging kecuali al khinzir, kecuali daging babi. Faham? Al luhum itu adalah mustasnak minhunya. Faham? Al khinzir itu mustasnanya. Namun kata luhum itu juga mencakup kepada al khinzir ya daging babi termasuk bagian dari nama al luhum daging gitu cuman hukum daging itu dikeluar dikeluarkan sama zait itu termasuk bagian dari tulab cuman tulab yang lain berhasil zait yang zait tidak berhasil al khinzir itu termasuk bagian dari luhum cuman luhum yang lain itu dimakan Adapun luhum khin, lah munhinzir itu tidak dimak, tidak dimakan. Makanya kata Musonif di sini, wayash malu al mustasna dan mustasna minhu itu mencakup atau meliput kepada mustasna juga. Padahal kan mustasna minhu sendiri, mustasna sendiri. Nah, kenapa disebutkan seperti ini? Ya, kenapa disebutkan seperti ini? Untuk memberikan perbedaan untuk memberikan gambaran bahwasanya mustasna minhu itu sifatnya lebih umum daripada mustasnanya dan memberikan gambaran bahwasanya mustasna itu bagian dari mustasna minhu. Cuman dia dikecualikan. Kan lucu kalau kalian mengatakan begini, saya makan semua daging Kecuali ban mobil. Nah itu kan gak nyambung dia. Gak ada nyambungnya gitu. Gak ada bagiannya. Jadi kalau kita ingin membuat istisna. Membuat mustasna. Kau ingat. Harus mustasna itu bagian dari mustasna minhu. Ya. Saya makan semua daging. Kecuali ban mobil. Gak nyambung. Karena ban mobil sendiri daging sendiri. Tapi kalau dikatakan saya makan semua daging kecuali daging babi, masuk. Karena mustasna minhu tu, eh mustasna itu ketika kalian kecualikan, dia harus menjadi bagian dari mustasnanya. Itu baru tepat gitu. Seperti kita mengatakan, saya suka semua buah kecuali Krepi ubi misalkan, nggak nyambung. Oh. Jadi mustasna minhu yang kalian buat nanti itu harus eh, mustasna yang kalian buat itu harus termasuk bagian dari mustasna minhunya. Dipahami nih? Itulah sebab kenapa dinamakan wayas malu al mustasna. Kemudian yang kedua ada watul istisna alat-alat istisna Hiya illa goira siwa ada khola hasha ini ada enam adawatul watul istisna yang disebutkan oleh beliau di sini. Kemudian, yang ketiga, al-mustasna'nya. Ya, mustasna'nya. Huwal ismu <untonio> lazi yudhkaru ba'da adatil istisna. Mustasna itu apa? Adalah isim yang disebutkan setelah adawatul istisna. Setelah alat istisna. Wayakunu mukhalifan fil makna lima qablahu. Ini lihat ya. Dan mustasna ini, yakunu nanti isimnya itu domir mustatir, takdirnya huwa kembali ke mustasna. Dan mustasna ini, dia itu menyelisihi dari sisi makna dengan kata yang terletak sebelumnya. Ya, Dia itu selalu menyelisihi dari sisi makna dengan kata yang terletak sebelum dia. Kalau yang sebelum dia dikatakan semua tulab berhasil, maka dia ini dikecualikan dari hukum berhasil. Kalau mau lebih bagusnya nanti di situ ditambahkan fil makna wal hukman. Ya, fil makna wal hukmi gitu. Fil makna wal hukmi. Menyelisih dari sisi makna dan dari sisi hukum. Maknanya enggak sama, hukumnya pun dia enggak masuk. Ya. Jadi kalau yang mau bagus wayakun mukhallifan fil makna wal hukmi lima qoblahu. Jadi kalau najaha at ya, maknanya adalah pelajar itu telah berhasil. Para pelajar itu berha berhasil kan? Apa hukumnya di sini? Najaha, ini hukum. Berhasil. Ah. Zaidan dikecualikan dari makna itu. Yaitu makna Najah At-Tulab. Dan dikecualikan dari hukum berhasil. Sehingga hukum berhasil ini tidak didapatkan oleh Zaid. Nah inilah namanya Mustasna. Ya, mustasna itu adalah kata atau isim yang terletak setelah alat istisna. Dan dia itu selalu menyelesihi Kata yang sebelumnya dari sisi makna atau dari sisi hukum. Difahami kan? Yang berikutnya, al-istisna'u huwa ikhtilafu ma ba'da adatil istisna'i amma qabla fil hukmi fi wal makna. Ini lebih lebih lengkap lagi. Istisna' itu adalah ikhtilafu ma ba'da adatil istisna'u yaitu kata yang terletak setelah di sini ana ada watul istitsna menyelesihi dengan kata yang terletak setelah ada watul isti, eh sebelum ada watul istitsna jadi ikhtilafu ma ba'da adatil istitsna cara menerjemahkannya nanti ma dulu diterjemahkan adalah kata yang terletak setelah ala watul ada watul istitsna alat istitsna Ikhtilafun. Itu menyelisihi Amma qablaha. Terhadap kata yang terletak sebelum ada watul istisna. Fil hukmi wal makna. Baik dari sisi hukum atau dari sisi maknanya pun berselisih. Hukumnya berselisih, maknanya berselisih. Jadi kalau at hukumnya mereka berhasil, maka zaid itu hukumnya tidak berhasil. Paham? Kalau al-luhum aka'ulu al-luhuma, saya suka saya itu memakan daging-daging kecuali daging babi, maka al-luhuma hukumnya adalah dimakan. Adapun al-khinzir hukumnya adalah tidak di- tidak dimakan. Mithlu ada al-hujjahu illa zuhairon. Para jamaah haji, orang-orang yang berhaji itu telah kembali, kecuali zuhair. Tadi mana nyasarnya zuhair ini? Yang jelasnya jamaah rombongannya pulang, zuhairnya enggak pulang, enggak kembali. Ya, fa zuhairon mustasna. Zuhairnya ini adalah mustats mustatsna. Yukhalifu al-mustatsna minhu. Dia menyelisih mustatsna minhu yaitu al-hujjaju. Apa? Kenapa dia menyelisih? Liannahum karena al-hujjaju adu. Mereka itu kembali jami'an semuanya. Bayna ma Zuhairun lam yarji, sedangkan Zuhair itu tidak kembali. Sekarang lihat permasalahannya ya. Tadi kan sudah kita sebutkan Mustasna minhu itu juga mencakup bagian mustas mustasna. Jamaah haji di sini umum, Zuhair masuk bagian dari jamaah haji tersebut. Jangan kalian katakan semua jamaah haji yang berangkat telah kembali kecuali orang yang pergi main sepak bola belum kembali. Ya, ada yang enggak ada hubungannya main sepak bola sama orang yang pulang haji. Paham? Jadi harus mustasna itu bagian dari mustasna minhu. Al-hujjaj ini umum mencakup Zuhair karena dia termasuk orang yang ikut berangkat ibadah haji. Namun al-hujjaj yang lain pulang, Zuhair enggak pulang. Sekarang lihat awalan yang pertama yang akan kita bahas almustasna bi illah isim yang dibaca nasab tapi terletaknya setelah ada watul istnasna illah bukan yang lainnya ya pokoknya di sini yang mau dibahas adalah yang terletak setelah illah almustasna ba'da illah walahu salah satu ahkamin Mustasna setelah illa itu memiliki tiga hukum. Yang pertama yunsobu dinasobkan. Yajuzu ayyunsoba wa yajuzu ayyakuna badalan. Yang kedua boleh dinasobkan dan boleh dijadikan sebagai badal. Berarti tergantung hukum eh mustasna minhunya. Kalau dia dianggap sebagai badal nanti ya. Yang ketiga, yuk robuhasa ba mauki kalam. Dia diirab sesuai kedudukannya dalam sebuah kalam. Jadi isim yang terletak setelah ilah punya punya tiga hukum. Yang pertama dibaca nasab. Yang kedua boleh dibaca nasab atau kalau enggak kalian hukumi dia sebagai badal. Berarti tergantung mubdhal minhunya nanti. Faham? Yang ketiga diirop sesuai dengan kedudukannya di dalam sebuah kalam. Maksudnya sebuah kalam itu, sebuah amil yang ada dalam sebuah kalam itu menuntut apa? Sebagai fa'il ya, sebagai fa'il, sebagai ma'foul bi ya sebagai ma'foul bi. Tergantung. Wa ilaika at-tafsilu. Itu tafsilu, tafsilu bacaannya ya bukan tafsila. Wa ilaika at-tafsilu. Dan bagimu perincian berikut ini. Jadi berikut ini akan diberin, dirincikan sama beliau. Yang pertama nasbul mustasna ba'da illa wujuban. Ya. Menasobkan mustasna setelah illa hukumnya wajib. Tidak ada pilihan di sini. Wajib dibaca nasob. Kapan izakan al-kalamutaman musbitan apabila kalamnya itu tam, sempurna kemudian musbitan kemudian musbit kita lihat catatan kakinya di situ. al <tik> kalamu <tik> attamu huwal lazi yatawafaru fihi al mustas na'minhu ya kalam yang sempurna itu adalah kalam yang terpenuhi di dalamnya mustas na'minhu maksudnya apa Kalam yang musta'na minhunya disebut disebutkan. Itu namanya sempurna. Kalau musta'na minhunya disebutkan, maka ini dinamakan al-kalamu attam, kalam yang sempurna. Kemudian musbitan. Apa musbit di sini? Huwallazi lam yusbak bi nafyin au nahyin au istifhamin yata dhammaanu ma'nan nafyi. Kalam musbit itu adalah kalam yang tidak didahului dengan huruf nafi atau huruf atau di, tidak didahului dengan nahyi larangan kata yang mengandung makna larangan atau istifhamin atau tidak didahului dengan istifham harful istifham yatadammanu ma'nan nafi yang dia itu mengandung makna penafian Ini namanya al kalamu al musbit atau kita lihat ya kalam yang sempurna salah satu kaidah ini salah satu kaidah dikatakan kalam itu sempurna yaitu ketika sebuah kalam tersebut terpenuhi tiga hukum istisna ya Kalam yang sempurna adalah kalam yang terpenuhi tiga hukum istisna. Apa tadi? Ada mustasna minhu. Ada-ada watul istisna. Ada mustasna. Kalau tiga-tiganya ini ada. Ini namanya al-kalamu at-tam. Hah. Jadi kalam yang sempurna itu adalah kalam yang terpenuhi tiga hukum istisna di dalamnya. Kalau ada salah satu yang hilang, maka kalam ini tidak sempurna namanya. Bukan kalam yang sempurna. Tapi kalau tiga-tiganya ada, ada mustasna minhunya, ada, ada watul istisna, nya, kemudian ada mustasna, maka ini namanya kalam yang sempurna. Contohnya sekarang lihat. Uhibbu al-fakihata illa al-khawkhah. Sekarang lihat ya. Fal-mustasna al-khawkhah. Dibaca Nasob. Wajib Nasob. sini wajib dibaca Nasob. Kemudian yajibun nasbuhu. Wajib dibaca Nasob. Lianna huja'a Fi kalamin تَا مِنْ مُسْبِتٍ Karena dia terletak, dia datang pada kalam yang sempurna, yang musbit. Sempurna kenapa? أُحِبُّ أَلْفَاكِهَةَ إِلَّا أَلْخَوْخَ Mustasna minhu disebutkan, yaitu al-fakihata. Adawatul istisna disebutkan, yaitu illa. Mustasna disebutkan, yaitu al-khawkho. Tiga-tiga rukun ini ada. Ini namanya kalam musbit, eh kalam atam, kalam yang sempur sempurna. Kemudian juga dikatakan kalamnya musbit. Kenapa? Dikarenakan tidak didahului oleh adawatul eh tidak didahului huruf nafi atau nahyi atau istifham yang mengandung makna penafian. Haitsu tawaffarat arkanul istitsna ya salasat. Ya di sini ada disebutkan ya. Dari sisi Terpenuhi rukun-rukun istisna yang ketiga. Yang tiga-tiga itu terpenuhi. Tiga rukun istisna terpenuhi di dalamnya. Yaitu apa? Mustasna minhu. Adawatul istisna. Dan mustasna. Tiga-tiganya ada. Ini namanya Al-Kalamu At-Tam. Ma'a isbatil makna. Bersamaan maknanya pun adalah makna yang musbit. Kenapa kita tahu musbat? Karena tidak didahului oleh huruf nafi, tidak ada nahyinya, tidak ada istifham istifhamnya. Maka kemudian wamis lokaulillahittaala dan seperti perkataan Allah Taala waizqul nahlilmalakatisjudulliada mafasajadu illa iblisaaba wastagbaro wakanaminalkaafirin dan ingatlah di sini dikatakan iz iz itu bukan hanya sekadar ingat-ingat begitu saja besok-besok lupa enggak iz di sini ingat dengan ingatan yang baik ingatan yang memberikan pengaruh yang baik kepada kita. Ingat, katanya Allah, ya. Ketika kami katakan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam. Fasajudu, kemudian seluruh, seluruh para malaikat itu sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Ya, karena dia termasuk orang-orang yang dimuliakan sebelumnya, Allah memuliakan para malaikat dan Allah juga memuliakan iblis sebelum dilaknatnya iblis tersebut. Aba wastakbara. Iblis enggan dan iblis pun bersifat sombong. Wa kana minal kafirin dan iblis itu termasuk dari golongan orang-orang yang kafir. Ya, orang-orang yang mengingkari. Nah di sini semuanya ada ya. Li adama Fasa jadu illa iblisa. Mustasna minhunya nanti itu wawul jama'anya. Ya, fasa jadu. Wawul jama'a akan termasuk bagian dari isim kan. Cuman dia bagian dari isim domir. Faham? Mau jama'a itu adalah mustasna minhunya. Iblis adalah mustasna'nya. Illa adalah ada watul istisdaknya. Maka ini namanya ka al-kalamu attam kalam yang sempurna